Waalaikumsalam Buya mohon maaf ini pertanyaannya keluar dari tema uh, yang kami mau tanyakan adalah di beberapa daerah ada ketika mengadakan satu acara PHBI misalnya um, dari panitia ini meminta sumbangan dari misalnya untuk mengajukan seperti proposal ke pejabat-pejabat atau ke instansi pemerintahan itu seperti itu uh, bagaimana hukumnya Buya? Termasuk dengan apa, minta sumbangan di jalanan. Meminta bantuan untuk acara perayaan hari besar Islam, kegiatan-kegiatan keislaman. Tidak dilarang mengajukan proposal, tidak dilarang. Yang dilarang itu kan berbohong. Proposal keliling ke sana kemari dapat duit tapi bangunannya nggak beres-beres. Ada yang julas bohong, duitnya masuk sakunya sendiri. Kalau minta bantuan ya nggak apa-apa. Instansi-instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan yang halal, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. <tuh> Mengajukan proposal boleh-boleh saja. Karena tujuannya adalah baik untuk syiar. Kalau pun ada sebagian ustadz yang tidak mau itu karena memang mereka punya prinsip sendiri bukan karena sesuatu tersebut meminta sumbangan dana itu adalah haram tidak kan bukan untuk pribadi untuk kepentingan umum untuk kepentingan umum kepentingan bersama kepentingan dakwah boleh saja yang tidak boleh adalah berbohong proposal keliling ke sana kemari dapat duit tapi tidak tahu duitnya kemana. Naudziillah. Karena proposal ini kan ada dananya ada anggarannya. dari dulu begitu saja sudah ada duit tapi nggak kurang-kurang permintaan anggarannya. Ini takut ada kebohongan di dalamnya. Kalau ada sebagian pondok atau ustadz yang nggak mau dengan itu semuanya ya ini adalah karena punya prinsip. punya prinsip dan itu bukan berarti misalnya misalnya ada sebuah pondok yang nggak mau mendapatkan bantuan dari negara itu bukan karena harta negara haram kok enggak itu karena ada prinsip saja yang mereka jaga. Gaji negara bukan bukan haram kok. Akan tapi mereka punya prinsip. Jadi jangan sampai di saat ada orang tidak mau, ada ustaz misalnya enggak mau bantuan dari negara, enggak mau nyebar proposal, itu bukan berarti menyebar proposal itu adalah haram tidak. Menyebar proposal adalah boleh-boleh saja asalkan dengan kejujuran.